Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini, insyaallah Tehanin akan membagikan uh, sedikit bekal dan ilmu ya untuk me, untuk bertemu dengan bulan yang paling kita nantikan, bulan obrol diskon pahala, obrol diskon ampunannya juga, gitu ya. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan untuk bertemu dengan Ramadan? Uh, insyaallah, Teh Teh hari ini gimana kabarnya? Langsung ditodong. Langsung ditodong. Alhamdulillah saya kalau ketemu orang cantik saya jadi makin cantik setuju enggak <laughs> ya, karena ketularan juga saya juga begitu gitu <laughs> insyaallah ya mudah-mudahan cantik luar dan dalamnya kemarin amin, amin, amin, dari amin. Uh, apa namanya dari materi yang kemarin yang paling diingat tuh pasti yang tentang cantik-cantik gitu ya ketika kita mau memperbaiki hati kita maka Allah akan men, apa ya memperbaiki zahirnya kita gitu jadi yuk sama-sama kita memperbaiki hati kita menyiapkan hati kita untuk senantiasa lebih baik di setiap harinya ya, mengatakan ya, oke, okay, bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma la ilma lana illa ma allamtana. innaka antal alimul hakim Allahumma alimna Ma yang fa'na Wa unfa'na bima'alam Tana Allahumma arinal haqqa Haqqa warzukna Tiba'ah wa arinal batila Batila warzuk Nashtinaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi wa barik wa salim Untuk mengawali Pagi berkah kita ya Kita akan membaca Surat Al-Insan Surat keberapa? Al-Insan. Sini tidak ada nomornya. Surat 76. Oke. Okay. Sudah dapat semua? Surat. 76 dari ayat 1. Kita tilawah bersama dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada pada insan hina dari duniawi yang tidak ada apa-apa. Inilah Allah yang menciptakan manusia dari mutiara dari pokok. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأولالا وسعيرا إن اللبرار يشربون إن اللبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ Innamma nuta'um kum li wajhi Allah. Innamma nuta'um kum li wajhi Allah. La nuri nu min kum jaza' إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 ودانية عليهم ظننها وذللت قطوفها تذنلا ويطاف عليهم بأنية من فضة ويطاف عليهم بأنية من فضة واق وبن كانت قواريرها Kuali ramu fitrah, keddaru hata kudira. Wyskun fiha kaisan, kana mizaju hazu jebila. Ainau fiha tussmasal sabila. Wiatufu مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا أم سورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا Aliahum tiabususin kudurun, dan istabrak, dan pulu, dan sairum fitrat, dan zakahum Rabbum, dan zakahum Rabbum sharabah Innahuadzakalakum jaza, wakansayyukum mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulul Karim. Hari ini kita belajar tentang hadiah ikhlas. Kalau kemarin belajar tentang step how to, bisa menjadi ikhlas. Kalau kemarin uh, ada yang bilang. Kalau banyak yang bilang kalau ikhlas itu susah, ikhlas itu berat, ikhlas itu kayaknya mustahil deh. Ikhlas itu kayaknya cuma di lisan aja deh. Kayaknya kayaknya nggak sanggup deh untuk bisa ikhlas. Oke, ucapan itu akan menjadi benar ketika sumbernya adalah ego. Kemarin kan e, step pertama ma'rifatullah, step kedua ma'rifatul makhluk ya. Step ketiga adalah ma'rifatun nafs. Ma'rifatun nafs e, mengenali diri sendiri. Siapa sih diriku ini? Ya. Sebenarnya diriku ini didominasi oleh cahaya Allah kah atau didominasi oleh ego saya sendiri, ya ada yang nyepet, cetak gitu, langsung tersinggung, <laughs> ya. Jadi ternyata eh, salah satu indikasi eh, ego itu masih dominan adalah ketika kita mudah tersinggung. Jadi kita masih sangat dikendalikan oleh persepsi orang lain. Orang lain ngomong enggak enak, kitanya juga ikutan sebel. Atau orang lain e, memuji, kitanya senang. Jadi pesannya adalah e, jangan sampai kita dikendalikan oleh persepsi orang. Mukhlis, orang ikhlas itu stabil. Ketika disinggung, kalau benar istighfar. Astagfirullahalazim. Kalau salah ya kenapa tersinggung? Ya hanya Allah yang tahu. Ha -ha. Kemudian jadi inti orang e, ikhlas adalah stabil. Nah, sekarang kita e, belajarnya adalah hasil. Kalau orang sudah mukhlis, sudah ikhlas. Hadiahnya apa sih? Kan saya sudah ngiklasin mantan nih, Umi ceritanya. Sama mantan mah ya sudahlah yang berlalu <laughs> biarlah berlalu saya dapat apa uh -uh. jadi uh, ini orang Barat lo ya yang tidak membaca Al-Quran yang tidak membaca hadis ya apa yang beliau katakan semakin engkau melepas semakin engkau memiliki banyak hal ini latihannya seperti itu ya mukhlas orang yang ikhlas Semakin dia melepas, semakin Allah berikan banyak hal. Coba lihat ini di surat Al-Insan, ya. Kata-katanya, "Innamanud'ikum liwajhiillah." Sungguh kami memberi kalian makan hanya karena mencari ridha Allah hasilnya apa dikasih apa sama Allah dikasih begitu banyak kenikmatan dari ayat 10 sampai terakhir kita baca tadi ayat 22 hanya dengan melepas sedikit yang datang bertubi-tubi ya benar ini pertama ya kalau yang di ayat ini Bawa kaum Allah syirrah dalam hari itu, dan mereka diberi petunjuk. Janji Allah yang pertama ketika kita belajar ikhlas Allah akan menjaga kita dari segala jenis keburukan yaumul Qiyamah Jadi ikhlas sebagai penolong, ikhlas sebagai sumber syafaat untuk kehidupan atau kesulitan yang akan kita alami nanti di akhirat. Nanti apalagi di di bulan Ramadan ya. Ini bulan berkah. Berkah itu artinya melimpah. Jadi enggak boleh kita sia-siakan amalan salat, amalan sedekah, amalan kiam, amalan tilawah harus kita kerjakan dengan rasa ikhlas. Misalnya, sholatlah kalian karena sholat akan memberi cahaya kubur. Perhatikan nanti kita dikubur benar-benar tidak ada yang namanya urusan dengan PLN. Nah, jadi, maaf PLN tidak melayani konsumen yang sudah di bawah kubur, yang masih di atas masih dilayani sama PLN, yang di bawah kubur sudah tidak dilayani jadi gimana cara bisa hidup dengan kegelapan syafaatnya, penolong kita adalah sholat-sholat kita misalnya nanti dengan puasa ada sebuah hadis yang menjelaskan yang paling kenyang di dunia, perhatikan yang paling kenyang di dunia, di akhirat dia akan menjadi manusia paling lama laparnya. Ngerti maksud saya? Jadi kalau ternyata kita enggak nyoba untuk berpuasa, enggak nyoba untuk berlapar-lapar di dunia, nanti kita akan menjadi manusia paling panjang laparnya di akhirat. Tentu saja yang paling sering lapar di dunia, Allah akan berikan rizkinya di akhirat nanti. Tentu saja ini kuncinya harus dengan ikhlas. Makanya disini disebutkan segala jenis keburukan yang terjadi di yaumil qiyamah ya, akan bisa kita atasi dengan ikhlas. coba kita Saya perasaan sudah puasa sama dengan teh email tapi kok saya di akhirat masih lapar teh email sudah menikmati hidah nganyak. Ada apa dengan saya? Oh mungkin dulu puasa saya niatnya kurang kurang sempurna. Kamu kenapa ngapain puasa? Biasa, lagi detox. <laughs> Oke, boleh ya niat plus. Nah, tapi yang utama adalah hadza liwajhillah seperti di ayat ini ya. Lanuridu minkum jazaa. Ya, jadi kami tidak menginginkan jaza' wala syukura ya, hanya untuk liwajhillah. Oke. Okay. Jadi eh, hadiah pertama yang akan diperoleh orang-orang yang mengikhlaskan mantannya <laughs> adalah apa? Allah akan jauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Coba melepas mantan hasilnya sudah keren. Jadi eh, ini eh, bukan hanya mantan ya segala jenis keikhlasan yang kita berikan sungguh seperti saya contohkan tadi puasa kita. Sholat kita, kemudian sedekah-sedekah kita. Oke. Okay. Sedekah itu ibaratnya seperti kita bawa kunci surga. Sudah sholat, ya, kemudian sudah sudah punya banyak amalan yang lain. Pas dibuka-buka, saya sudah pegang kunci, kita email sama kuncinya. Kok TA-nya sudah masuk? duluan kok saya kunci saya enggak masuk-masuk ternyata dicek giginya beda Umi gigi saya mah tek langsung masuk punya Umi dioliin dulu kali jadi enggak masuk-masuk apa penyebabnya ternyata sedekah-sedekah saya dulu nilainya misalnya mada Allah ya semoga Allah melindungi nilai ikhlasnya beda dengan sedekah yang diamalkan orang lain jadi sama-sama bawa kunci, tapi ternyata yang satu kuncinya bagus, cetek. Yang satu lagi kesulitan. Jadi benar-benar ikhlas itu memudahkan kehidupan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Oke, jadi hadiah pertama. Fawakawumullahu syarra dhalikan yaum wa laqa hum dan Allah akan menemui mereka orang-orang yang ikhlas dalam keadaan nadrah. Nadrah itu bersinar, bercahaya ya. Pakai e, bukan e, bukan cahaya dari krim yang terbuat dari emas atau atau mutiara ya, krim dari keikhlasan. Wajahnya bercah Hayatul Roh, surur bahagia, ya. Jadi secara khusus ini, eh, apa para ulama menjelaskan eh, kisah ini adalah eh, kisah yang terjadi eh, yang di yang terjadi di zaman Rasulullah Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Namun ikhlas juga terbukti mendatangkan kebahagiaan di dunia. Jadi ikhlas itu melepas, semakin engkau melepas, semakin engkau bahagia. Kenyataannya masalah yang sering kita hadapi, kita masih sering dikendalikan oleh yang namanya ego. ya. Oke, biar lebih kenal lagi sama ego. Ego itu siapa? Ternyata makhluk yang bergentayangan, ya, yang enggak mau pergi-pergi dari hati kita. Ego tugas pertamanya adalah mengelompokkan pemenang dan pecundang. Uh, itu tugas pertama ego. Maksudnya gimana? Misalnya bersaudara atau bertetangga atau suami istri, kok yang menang kamu terus sih? jadinya aku yang ngalah ini pikiran seperti ini datangnya dari siapa dari ego padahal kata Allah yang menang adalah yang bisa mengalahkan egonya bukan yang misalnya maaf ya kalau suami istri ya e, sampai ada lagunya lagunya penyamin bang di sini aja bang Oga di sana aja, jadi mau makan aja ribut. Yang satu, ayo dong makannya di bawah pohon. Yang satu ah nggak enak ah, ayo kita di bawah di bawah pot aja. Atau misalnya liburan ya, liburan ayo kita ke ke laut enggak ah, ke gunung aja sampai ada survei. Ketika musim liburan itu trennya perceraian. Ketika musim liburan trennya apa? Perceraian, kenapa? Yang laki-laki maunya ke laut, ya suami maunya ke laut, istrinya maunya ke gunung. Akhirnya mereka berdua bilang apa? Bila memang ini ujungnya gitu kan, katanya dunia kita memang berbeda, ternyata ya sudah kita selesai di sini saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu masing-masing apa? Ego. Akhirnya, Kalaupun sampai ada orang yang ngalah, dia pasti ada perasaan kok saya terus yang ngalah. Padahal ketika dia ngalah, dia sedang mengalahkan ego dia, dan ini yang dipuji oleh Allah. Siapapun yang mengagungkan dirinya, otomatis dia mengecilkan agamanya. Ini udah otomatis. Pokoknya maunya gue gini, selera aku begini. Pokoknya gayaku begini. Nah, ini model-model kalau aku aku aku aku aku. Ini nanti kalau dia terus membesarkan dirinya, ujungnya nanti mirip Firaun. Ya, makanya eh, kata Musa, "Fahal laka ila'a untazakka? Maukah engkau mensucikan jiwamu wahai Firaun? Kenapa kamu sudah terlalu, ya, sudah ego dia sudah sudah melampaui batas. Oke, okay. tugas pertama ego tadi apa? Mengelompokkan pemenang dan pecundang. Tugas ego selanjutnya selalu ingin memiliki. <laughs> Jadi kalau kita banyak maunya, banyak penginnya, ingin ini ingin itu ya misalnya eh, belum punya ini pengin ini sudah punya masih ingin lagi ya sudah punya masih ingin lagi terus aja hati-hati siapa kira-kira pengendali kita waktu itu ego faktanya kenyataannya kita ini sudah memiliki segalanya sudah selesai, kita sudah sempurna. Sudah enggak ada kebutuhan apa-apa lagi. Tapi kenapa masih merasa kurang? Ternyata kita sedang dikuasai oleh ego. Ya. Jadi eh, sifat ego yang benar-benar harus kita teliti. Ketika saya banyak maunya, banyak pengin ini, pengin itu, mau ini, mau itu, ternyata dominasi kehidupan saya adalah ego. Orang yang modal seperti ini tentu saja jauh dari yang disebut ikhlas. Kenapa? Dia mengagungkan dirinya sendiri. Jadi kalau step pertama kan ma'rifatullah ya, ma'rifatullah itu tidak menyisakan isi hati kecuali Allah. Namun ternyata isi hati kita adalah ingin ingin ingin ingin. Allahnya kemana? Maaf Allah. Kamu mojok dulu ya, jatah duduk kamu cuman sedikit. Yang lain apa jatahnya? Semua keinginan kita. Jadi sungguh orang yang dikuasai ego ini salah satu orang yang akan kesulitan memperoleh derajat keikhlasan. Oke. Kemudian jazanya. Pahalanya dari ayat 12 sampai dua e, dua tadi ya banyak sekali. Muttaqiin fiya al-laraiq, lahirun fiha shamsu wal zamharira. Ya, salah satu kenikmatan orang-orang yang ikhlas, mereka di surga. E, mutakiin bersender santai hidupnya santai orang ikhlas di dunia maupun akhirat hidupnya santai <guruh> bener ciri-ciri orang ikhlas dia selalu santai dia mengucapkan Alhamdulillah terhadap segala sesuatu yang dimilikinya apapun nemu air Alhamdulillah ya hari ini enggak bisa buka nemu air saja nemu kurma Alhamdulillah bahkan ciri terbesar orang ikhlas Ketika main di pantai, dia ambil pasir, Allahu Akbar, ini mutiara. <laughs> Jadi ya orang ikhlas dia tidak bisa membedakan, ini butiran emaskah atau ini butiran pasirkah. Sama-sama berharga, sama-sama dihargai oleh orang-orang yang ikhlas. Makanya mau mobil butut, mau mobil ini tetap tersenyum pakai baju bagus, pakai baju jelek tetap tersenyum, stabil dia. Hal-hal yang tidak berharga menjadi berharga. Ini ciri orang ikhlas. Jadi muttaqiin mereka santai la yarawna fiha syamsa wala zamhira. Mereka tidak pernah menyaksikan e, merasakan syams terik mata hari yang panas teriknya nggak pernah ngerasain kenapa karena sumber cahaya surga bukanlah matahari namun nurullah cahaya Allah ya yang meliputi aras cahaya dari aras dan banyak sekali nanti ini eh, apa <tuh> jazanya Kemudian Syamsan dia mereka enggak enggak merasakan panasnya dan enggak zamharira dan tidak merasakan dingin. Panas dingin kayak di kayak di dunia ya. Ada panas, ada dingin. Kalau orang ikhlas juga seperti itu sebenarnya. Mau panas, mau dingin dia tetap stabil. Ketika musim panas baca alhamdulillah, ketika musim dingin juga alhamdulillah. Apalagi pahalanya Dananita uh, عليهم zillahnya, dan zillat kutufnya tazillah. Zillah cabang pohonnya yang nyamper. Kalau di dunia, ya, yang mau ya usaha ngambil buahnya. Ketika di akhirat, yang nyamper adalah buahnya. Sudah sudah sangat populer ya. Wajutafu عليهم biaya minum firta wa akwar bin kahat Saya mikir wajutaf mereka dikelilingi oleh tempat-tempat makanan yang terbuat dari emas dan minum-minuman yang terbuat dari kristal. Jadi yang namanya hidangan, ya. Maaf biasanya kalau kalau kalau di di tempat makan biasa mah kalau ada hidangan banyak orangnya yang muter, benar enggak? Tapi kalau yang spesial, yang muter adalah hidangannya. Jadi kita duduk aja. mau apa muter ngambil, mau apa muter, <laughs> jadi eh, teknologinya sudah, teknologi bagus banget, pengen apa langsung dia muter, seperti itu. Tapi kalau biasanya prasmanan biasa kan, kita ngantri, kemudian kita yang muterin makanan ini, woyutofu, makanan yang mengelilingi kita, mau apa saja dia nyamper. woyutofu alaihim, ee bi aniyatin ka bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qarira coba uh, asisten saya bacakan ininya terjemahannya <laughs> oke okay, ayat 16 16 yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi uh, apa ya? Bukan gelas biasa, benar-benar gelas-gelas yang terbuat dari bahan-bahan bahan-bahan uh, yang bagus. Lanjut. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Zanjabil. Minumannya ada campuran zanjabil. Zanjabil ini. Uh, pewangi ya jadi kalau minum itu aroma aroma airnya lebih wangi kemudian airnya lebih jernih kemudian ph-nya tinggi ya jadi <tik> <tik> lebih bagus lebih bagus than javil daripada kangen water jadi <tik> benar serius saya uh -uh. jadi kalau kita uh, di dunia uh, mau menikmati kangen water butuh biaya tinggi ya nanti kita pakai zanjabil, mesin kangen water terbaik yang diproduksi langsung di surga, lanjut yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salasabila. salsabila sekali minum, sekali teguk, selama-lamanya tidak akan haus ada model minuman seperti itu di dunia tidak ada ya sekali teguk tidak haus selama lamanya. Ya, sekali teguk ya kulit kenceng otomatis. <laughs> yang mau kulitnya kenceng. ya, sekali eh, langsung sef gitu kata yang di pojok. Sekali teguk ya kulit bercahaya dan lain sebagainya. Enggak? Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Nah, dikelilingi oleh tadi dikelilingi makanan. Sekarang dikelilingi pelayan. Nah, pelayannya muda, jadi nanti Allah ciptakan e, ciptakan makhluk surga ya, maksud e, yang diciptakan di surga dengan kesempurnaan surga, dengan keindahan surga. Lanjut. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Uh -uh, mutiara yang bertaburan, saking mempesona, saking indah, mau cari orang jelek susah. <laughs> Semuanya oke, okay. tapi nanti Allah bantu kita untuk godul basor. Itu kelebihannya. Kalau kita di dunia ngelihat-ngelihat-ngelihat yang oke-oke, okay -okay, ya kita pakai kekuatan kita sendiri untuk godul kosor nanti di akhirat nanti Allah berikan pelayan yang kece-kece ya kece-kecenya tuh sampai badai banget saking kece bikin badai itu kalau terjadi di dunia tapi dia uh, di surga enggak akan ada badai lanjut dan apabila kamu melihat ke dalam surga niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar masing-masing ya siapapun kita di dunia Allah nobatkan kita sebagai raja dan ratu masing-masing memiliki kerajaannya jadi masing-masing jadi nggak ada rakyat nggak ada pak rt nggak ada pak rw semuanya raja semuanya pemimpin ya hmm. oke itu kurang lebih uh, jaza di akhirat jadi teman-teman eh, atau di ladies yang saya sayangi <laughs> perolehan orang yang ikhlas itu luas. Jadi hanya melepas sedikit yang kita peroleh begitu banyak. Itu perolehan di akhirat. Nanti di dunia ya seperti yang diajarkan oleh eh, oleh Yunus alaihi salam atau nanti saya ceritakan misalnya eh, yang diajarkan oleh Abdullah bin Hudzafah. Di eh, pada tahun 19 Hijriah ada sebuah peperangan antara mukmin dengan eh, pasukan Romawi. Intinya mukmin kalah dipimpin Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah eh, dijadikan sebagai eh, tawanan. Waktu itu rajanya namanya uh, Hirekel. Hirekel ini penasaran sekali dengan sifat-sifat mukmin. Jadi ciri pasukan mukmin sifat pasukan mukmin itu terkenal di seluruh dunia. Sifat mereka apa? Ikhlas. Ikhlasnya seperti apa? Mereka mengecilkan dunia. Jadi membesarkan Allah dan mengecilkan Ciri e, ciri orang ikhlas seperti itu ya, mengecilkan dunia sebagaimana porsinya. Ketika itu Abdullah bin Hudafa ditawari, wahai Abdullah, ketika engkau mau kufur, ya, murtad, maka engkau akan kubebaskan. Ini kalau orang nggak ikhlas mikir, <guluh> ya. Kenapa? Fikirannya adalah ego dia, lumayan dilepaskan bisa selamat. Karena jelas kalau tidak tidak dilepaskan nanti dibunuh. Pelajaran dari Abdullah bin Hudhafah, beliau memilih jalan keikhlasan. Saya tidak akan kufur. Kemudian nguji e, lagi, jadi si Hirakel ini tahu dari banyak berita, gosip. Jadi banyak gosip yang mengatakan pasukan mukmin itu orangnya ikhlas, arti ikhlas itu mereka mengecilkan dunia dan membesarkan Allah. Jadi uh, si Hirekel ini ternyata benar-benar ingin menguji apakah ini gosip atau fakta. <guluh> Jadi gimana temel, gosip atau fakta bahwa pasukan mukmin mereka adalah manusia-manusia yang sulit dikendalikan oleh dunia. Oke, okay. tawaran pertama sudah ditolak. Sekarang tawaran kedua sama persis dengan tawaran e, iblis waktu itu ya. Tawaran pertama ketika berantem ditolak, tapi tawaran kedua kita lihat. E, Oke, okay, kamu tidak akan kubunuh ya. Bahkan aku berikan setengah dari kekuasaanku ketika itu Romawi menguasai sepertiga dunia ya menguasai sepertiga dunia dari Eropa sampai Afrika sampai beberapa wilayah di Asia dikuasai oleh Hiredel uh, oleh Romawi namun apa jawaban Abdullah bin Khudafa ya aku tetap menghargai Allah aku tetap memposisikan Allah sebagai robku, sungguh meskipun engkau berikan tiga kali lipat kekuasaanmu aku tidak akan menjadi kufur oke okay. ini pelajaran dari Abdullah bin Hudhafa, sudah BT kan <laughs> berarti ini kayaknya semakin semakin menuju kepada fakta apa gosip fakta kemudian sudah bete, gini aja deh, e, dibuatkan e, kuali yang sangat besar, wajan yang sangat besar diisi dengan minyak, kemudian dimasukkan tiga, dua orang muslim ke dalam minyak yang mendidih. Itu terjadi di zaman e, e, tahun 19 Hijriah, dimasukkanlah dua tentara muslim ke dalam e, Minyak yang mendidih, yang terjadi adalah terpisahlah antara daging dan tulang mereka langsung. Muprul ya, kayak kita ngegoreng ikan, ikan kalau masih mentah dipisahin tulang sama daging susah ya. Tapi kalau pas sudah digoreng kan makannya enak, misahin antara tulang dan daging. Itulah yang disaksikan oleh Abdullah bin Hudafah. Silahkan kamu menjadi orang ketiga yang akan memasuki wajan tadi. Abdullah bin Hudzafah nangis ya melihat pemandangan yang ini orang sadisnya enggak main-main sudah dua orang e, diperlihatkan kondisinya seperti itu. Abdullah bin Hudzafah menangis. Senanglah e, sang raja. Sini sini sini sini. Kamu sudah nangis gitu. Kamu mau kufur kah atau mau menjadi e, apa menjadi <tuh> golongan kami? Apa jawaban beliau? Sungguh aku menangis karena aku mikir. Ya Allah, seandainya aku punya nyawa sebanyak rambutku. Dan semua nyawa itu dimasukkan ke dalam kuali hidup lagi. Dimasukkan lagi hidup lagi. Aku memilih bersamamu. Ini contoh agung sekali. Dan ini benar-benar fakta, bukan gosip. Ya selama ini, ini contohnya sudah sangat besar, kita kadang-kadang, kita, lo aja kali, temil aja kali ya. <guluh> Melepas mantan aja, ngap banget ya. <guluh> Nyesek sampai berasa terpisah antara daging dan tulang katanya, udah kayak digoreng. <guluh> ya, ternyata belajar belajar ikhlas itu, Luar biasa, ikhlas bukan hanya mitos Ternyata sudah banyak Yang memberikan contoh keikhlasan Jadi uh, Ikhlas Jadi akhirnya gimana, endingnya gimana itu tadi Kira-kira Dicemplung ke kuali kah Atau selamatkah Ditolong malah ikatkah uh, Ternyata saking terharu Dengan kata-kata ini kan Kata-kata yang benar-benar jadi putus asa. Jadi saya mau pakai cara apa lagi untuk membuat Abdullah bin Hudafa melepaskan keikhlasan. Akhirnya apa yang terjadi? Mau gak engkau? Ya sudahlah. Saya nggak mau banyak-banyak. Saya mau engkau mencium jidatku deh. Karena aku udah pusing. <tuh. <tuh. Cari cara sudah pusing. Ya udah, kamu cium jidat aku. Ribuan tentara mu Muslim yang sudah aku tangkap aku bebaskan mikir deh cium jidat lo, <laughs> ini kan musuh Islam tapi enggak apa-apa demi menyelamatkan ratusan atau ribuan pasukan muslim diciumlah jidatnya di <laughs> pulanglah bersama pasukan muslim ke Madinah ya kemudian ketika Umar mendengar kisah yang begitu agung beliau mengatakan sungguh setiap kalian berhutang untuk mencium jidat Abdullah bin Hudzafah. Oke. Okay. Pelajarannya yang paling ikhlas berhak mendapatkan ciuman di jidat. <laughs> ya, karena ikhlas itu bukan hanya menyelamatkan diri sendiri. Ikhlas bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi mangga nanti ngantri mencium jidat Ime. <laughs> Oke. Okay. Dari sini mau ngobrol dulu atau saya lanjutkan? Kira-kira sejauh ini ada yang mau bertanya atau mau lanjut dulu kisah selanjutnya? Kisah. Masih antusias nih dengerin cerita selanjutnya kayaknya Umi. Oke. Okay. Jadi benar-benar harus kita buktikan. Kata Allah Ikhlas itu menyelamatkan kita dari segala jenis bencana. Harus kita yang membuktikan. Jadi kondisi seberat apapun penyelamat kita adalah ikhlas. Dan keikhlasan masing-masing tergantung situasi. ya Tergantung situasi seperti apa kita dituntut keikhlasannya. Tidak harus sama seperti Abdullah bin Khudafah. Makanya salah satu ini penting ya. Doa e, penyelamat bencana, doa penyelamat e, apa? bala ujian yang besar adalah ikhlas. Dengan mengucapkan la ilaha illallah Subhanaka inniku tu mina wa Sudah pada hafal ya doa itu. Mau baca bareng? Ina illa an Subhanaka inniku tu mina wa nimin. Di belit utang baca itu. Ya ada bencana apapun baca itu. Allah akan selah. Teman-teman, uh, ada teman saya yang maaf kena sakit kanker ketika mengucapkan la ilaha illallah subhanak innii kuntu minadh-dhalimin. Allah berikan keringanannya. Allah berikan kenyamanannya. Ya. Jadi doa itu terjadi diucapkan oleh Yunis alaihi salam. Kemarin sudah cerita ya saya ya. Uh -uh. Ketika tidak ada penolong sudah mentok, Yunus berdoa seperti itu, Allah yang akan berikan pertolongannya. La ilaha illallah tasubhanaka innii kuntu minadh-dhalimin. Kenapa musibah saya tidak segera berakhir? Kenapa kesulitan saya tidak segera berakhir? berarti kita kurang kuat di lisan la ilaha illallah anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin kurang kuat di hatinya la ilaha illallah kurang kuat dalam keimanannya la ilaha illallah kenapa karena janji Allah wa kadzalika mu'minin seperti itulah kami selalu menolong orang-orang mukmin Siapa yang bisa memberikan keikhlasan, Allah berikan pertolongannya, itu sudah janji. Makanya yang namanya ikhlas ini, the expensive one, <laughs> barang mahal maksudnya. Ikhlas, barang, mahal. Dia tidak akan pernah diproduksi oleh jiwa murahan. Jadi ketika kita sulit ikhlas, maaf, saya tidak menuduh ya. <laughs> uh -uh. Jadi benar-benar ikhlas ini diproduksi oleh, eh, ikhlas itu barang mahal dan hanya diproduksi oleh jiwa yang, jiwa yang, yang, yang kualiti, yang berkualitas. Kalau kita sulit ikhlas, sulit memproduksi keikhlasan, berarti. Uh, فَهَلَّكَ إِلَا أَوْ تَزَكّٰ Maukah engkau membersihkan jiwamu? Sebuah uh, pertanyaan yang penting untuk kita. فَهَلَّكَ إِلَا أَوْ تَزَكّٰ Ah tidak mau, ah tidak mau. Kenapa? Enak ngikutin ego misalnya. Mahu tidak? Silahkan. Itu sebuah pilihan. Tapi kata Allah, yang paling berharga, yang naik, dari bumi ke langit adalah ikhlas yang paling berharga. Enggak ada yang lebih berharga dari ikhlas. Mangga sembelih hewan kurban, yang naik darahnya kah? Tulangnya, kulitnya kah? Atau ikhlas di sini? Yang naik ikhlas. Sedekah, puasa, segala macam yang naik apa? Yang dari sini menuju ke Allah. Allahumma taqabbal ini doa penting, ya Allah Terimalah dari Kami, Allahumma takobbal Terimalah dari kami Ketika Allah sudah kubul Allah terima Kan yang naik dari kita Mutiara ya Yang berharga naik Nanti yang turun juga Jauh lebih banyak Yang disebut dengan taufik Kita kasih ikhlas Allah turunin Taufik Taufik itu apa? Kemudahan kita untuk taat Aduh saya susah banget taat Aduh berat <tuh> Itu berarti kita belum dapat Yang berharga dari Allah belum dapat Kenapa saya belum dapat? Karena kita belum ngasih yang berharga Untuk Allah Jadi uh -uh. Pilihan ada di tangan kita Oke, okay. uh, hadiah ikhlas ya. Kita masih fokus kepada hadiah ikhlas. Uh, uh, selanjutnya, hadiah ikhlas adalah uh, Rif'ah daraja. Allah tinggikan derajat kami. mau sampai setinggi mana? mau tinggi seperti apa? Ternyata derajat tertinggi yang dicapai manusia yang pertama siapa? Derajat ar-rusul wal anbiya. Yang tertinggi derajatnya rasul dan para nabi. Derajat kedua nomor tinggi kedua runner up-nya ya adalah al-siddiq atau al-mukhlasin. Ini derajat kedua. Makanya ya emang memang butuh sebuah usaha. Kalau kita sudah sampai ke situ, sungguh kita sudah mendekati derajat kena kenabian. Mariam disebut dengan wa ummu siddiqah Ibu Bunda Maryam adalah perempuan yang siddiq. Siddiq itu sama dengan ikhlas ya. Dalam sama luar sama-sama bagus. Ya. E, kualitas hati dengan kualitas amalannya sama-sama bagus. Match. Jadi maaf kondisi manusia itu gini ya. ada eh, terima kasih <laughs> uh, uh, ini bukti keikhlasan <laughs> enggak ada Zohir ada batin Hai kemudian uh, uh, apa ya derajat uh, Siddiq itu antara batin dengan Zohir kualitasnya bagus misalnya seperti yang dikerjakan oleh Mariam Ketika dia berdiri satu jam benar-benar ya satu jam itu khusyuk, satu jam itu ikhlas. Maaf kalau manusia biasa berdiri satu jam kira-kira 45 menit khusyuk mungkin ada sekian persen yang enggak khusyuk. Kalau Mariam ya sudah, Zohir dia berdiri, batin dia menghadap kepada Allah. Ini kan ada Ta'Imah ya Allah, kasihan banget. Oke, okay, ilang fokus deh. Semua aku lakukan untukmu. Aduh, masyaAllah, terima kasih, terima kasih. <tik> ya, zohir batin sama persis. Tapi kalau maaf, e, orang yang nifak, munafik, zohirnya dia berdiri salat, batinnya nggak tahu kemana. Ya. Jadi nggak tahu batinnya lagi masak Atau batinnya lagi nyetir Atau batinnya lagi lagi di mal Nah ini Kalau antara zoi dan batin beda Ini masih disebut dengan Maaf nifak Masih beda Tapi kalau sama persis ya Itu disebut sidik Ini derajat tertinggi uh, Dalam Al-Quran Innahu <tuh> <tuh> kana mukhlasa Wa kana rasulan nabiya Ya misalnya Nabi e, Musa alaihi salam disebut mukhlas ya, sehingga orang yang sudah mencapai derajat mukhlas, Allah berikan posisi penting jadi e, f, apa ya ring satu <laughs> istilah kita ya, posisinya sangat penting, sampai Musa disebut kalimullah apa kalimullah? kalimullah itu orang yang enak diajak ngobrol Musa ya, Disebut Kalimullah Manusia yang enak Diajak ngobrol Kok bisa Musa Punya posisi ring satu Diajak ngobrol terus sama Allah Kuncinya adalah Innahu kana Mukhlaso Kemudian siapa lagi Ibrahim Ibrahim Punya posisi penting Ring satu juga Uh, disebutnya apa Khalilullah Khalil itu uh, apa ya istilahnya Solmat ya sudah sangat dekat teman sejati kok bisa dia punya posisi seperti itu Innahu kana Mukhlasol Rasulullah Sallallahu Sallam disebut apa Kalau tadi Musa Kalim Kalau Ibrahim Khalil Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut apa Habib, uh, uh, Habib, Bebeb, <laughs> Yayang, uh, Kekasih Hati, Pujaan Hati, Cinta Hati, Sayang Hati, Hati-hati. <laughs> segala jenis, <laughs> segala jenis uh, yang yang yang spesial itu disebut dengan Habib. Kok bisa uh, Muhammad punya posisi seperti itu? Mukhlas. Jadi kita harus punya sesuatu yang naik dari bumi ke langit, keikhlasan, sehingga kita memiliki daroja. Kita lanjut ya, hadiahnya apalagi ya, banyak banget ya, kalau mau ngitung hadiah enggak habis-habis. Jadi kalau kita mengikhlaskan hal kecil, terus melihat begitu banyak hadiah, masa masih enggak ter Giyur, masa masih enggak, pengen masih, we belum move on, enggak habis-habis ya, <gak> enggak beres-beres, padahal mah hadiahnya begitu banyak. Oke, eh, hadiah selanjutnya adalah? la'u yan la'u yanahum illa ibarak minhum almukhlasin la'u yannahum majma'in illa ibarak minhum almukhlasin nih setan ya sekarang kita uh, ngomongin <laughs> setan apa kata dia sungguh sumpah sumpah sumpah banget nih gue bakalan menggoda manusia illa ibadakah minhumul mukhlasin kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu tanpa godaan. Setan-setan tidak sanggup mengalahkan orang-orang ikhlas. Kalau kita masih banyak dikalahkan oleh setan berarti kita harus banyak latihan ikhlas. Ikhlas juga persis dengan berenang. Ya, harus di latih mau bisa renang mau bisa ikhlas sama harus berlatih. Oke yang tadi ya yang yang uh, yang asidik derajat asidik tadi uh, sebenarnya kunci kehidupan itu uh, apa ya sistemnya seperti tadi ketika kita e, menaikkan sesuatu yang berharga Allah akan menurunkan sesuatu yang berharga juga ketika kita e, jujur, tulus, benar-benar benar-benar e, bersungguh-sungguh, maka juga Allah akan bersungguh-sungguh dengan niat-niat kita misalnya, e, niat banget kali ini saya sholat khusyuk Allahu Akbar Eh ternyata masih enggak khusyuk. Uh -uh, berarti uh, keikhlasan, kekuatan keikhlasan kita harus kita latih kembali dengan ma'rifatulloh, dengan ma'rifatul makhluk tadi ya. Kemudian secara umum apapun yang kita inginkan ya ap, uh, ketika kita jujur dengan keinginan kita, ketika kita ikhlas dengan keinginan kita, Allah yang akan mudahkan. Makanya ada sebuah hadis intasduqillah yasduka. Jika engkau jujur, misalnya kita mengucapkan uh, kita mengucapkan ana mu'min, saya seorang mukmin. Jujur enggak itu? Di lisan sajakah? Di zahir sajakah? Atau benar-benar meresap di batinnya. Karena kalau memang benar-benar meresap di batin, gaya hidupnya full dia mu'min. Lisan bilang mu'min, tapi kok gaya hidupnya masih <gaya> pagi mu'min, sore nggak tahu deh, malamnya apalagi misalnya. Nah berarti kejujuran, kekuatan, ikhlas kita yang harus kita latih. Intas dugilah jika engkau jujur. Cih, ngerep ceritanya. <laughs> jika engkau jujur, Allah juga akan jujur. Jujur sama Allah. Gitu. biar-biar biar, biar kebayang. Di zaman Rasul ada seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Oke, siap yuk berangkat. Sudah pulang perang, menang dia ngilang. Waktu pembagian eh, apa namanya? Genimah atau rampasan perang Dia ngilang Ya sudah jatah dia simpen aja Suatu hari dia datang Wahai fulan ini jatah kamu Kemudian fulan itu mengatakan Oh ini jatah aku kebetulan jatahnya adalah Dapat budak Maaf biar ini visualisasinya <laughs> Oh ini jatah aku gitu Sungguh ya Rasulullah Aku berperang bukan untuk yang Beginian <laughs> Aku berperang ya agar Allah ridho sampai Allah memberikan dia bilang gitu. Memberi isyarat dengan tangannya sampai Allah memberikan gitu. Maaf, banyak kita doa ya Allah berikan kami syahid. Aduh takut euy. Eh. <laughs> Nanti syahidnya gimana? Ya kan syahid itu kan identik dengan mati yang serem ya. Aduh berani enggak ya? Jadi lisan kita ketika bilang syahid Aduh berani enggak ya Banyak ya sering ketaatan begitu Aduh saya mau haji nanti habis haji Saya bisa benar enggak ya Saya mau hijab nanti habis hijab Saya benar enggak ya Sering ya kita di posisi seperti itu Misalnya Jadi seorang laki-laki tadi ketika dia mengucapkan Saya hanya ingin Ke Ucapan dia seperti ini, jujur ikhlas di hatinya siapa yang tahu? Enggak ada orang yang tahu hanya dia dan Allah. Banyak orang yang mengatakan, "Umi, saya tuh pengin syahid." Nah, hanya Allah yang tahu dia benar-benar pengin syahid kah atau hanya di lisan saja. Hanya ya sekali pengin aja gitu. Oke. Kisah selanjutnya. Boleh saya lanjut? Suatu hari ada uh, peperangan kemudian sang laki-laki tersebut terbunuh. Kemudian terdengar, fulan terbunuh. Kemudian kata Rasul, coba lihat, terbunuhnya, lukanya di mana? Persis di sini. Ke, seperti ucapan dia. Keinginan, kesungguhan kita, ya itu tembus ke Allah, didengar. Kalau kita, jujur dan bersungguh-sungguh eh, itu kisah di zaman rasul sekarang saya eh, pernah nonton di YouTube eh, seorang mujahid kalau nggak salah namanya siapa ya Umar Antisi atau siapa ya masih di YouTube dia di ini diliput, Wallahi, <tuh> kata dia pakai bahasa Arab itakan ennas Uh, intinya, langsung <laughs> kalau manusia uh, kebanyakan mereka mati karena serangan jantung, karena serangan ini serangan ini, wallahi I prefer, dia bisa bahasa Inggris juga attacked by Apache, saya memilih mati diserang Apache tahu Apache? Apache itu pesawat kapal uh, rang tercanggih yang dimiliki Yahudi uh, yang tugasnya selalu memburba, membombardir wilayah Palestina. Pesawat terkeren. Dia maunya yang keren. <laughs> maunya apa? Jadi pesawat tempur banyak. Apa aja? Macam-macam ya. Nah, yang yang disebutkan sama beliau adalah saya ingin yang model Apache yang akan uh, apa? Uh, yang akan mengantarkan saya syahid. Dan Masya Allah la kuwata illa billah hadamin fadillah ya. Beberapa, Allah alam beberapa bulan atau beberapa saat setelah beliau mengucapkan seperti itu, boom. Dan dicek benar pesawat yang meledakan beliau adalah jenis Apache. Jadi ini match dengan hadis Rasul, intas dukilah jika engkau jujur ucapan kamu itu jujur, benar bersungguh-sungguh Allah yang akan realisasikan. Kenapa banyak keinginan kita enggak terrealisasi? Maaf, mungkin kurang kekuatannya. Kekuatan ikhlas yang sudah dicontohkan oleh orang-orang yang mendahului kita. Ya Rabbi, Allahumma takobal intinya ya. ya Terimalah semua niat-niat kebaikan kami. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan semua kebaikan yang sudah kami niatkan. Mangga punya keinginan apapun Allah yang dengar. Nanti Allah yang menimbang Pantaskah kamu memperoleh Keinginanmu itu Disesuaikan dengan apa yang naik dari diri Kita Dalam ini berat <laughs> Berat banget Oke, Insya Allah ringan, Allah yang ringankan Waktu saya habis Masih berapa menit lagi? Masih ada sampai setengah 12 Tapi udah tambah tanya jawab sih Kalau misalkan okay. sekarang mau dibuka Boleh Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Kalau masih ada nih, saya lihat. Oke, hadiah selanjutnya. Ikhlas melipat gandakan amal yang kita kerjakan kemampuan kita kecil tapi pengen hasilnya gede, banyak orang begitu ya gak punya skill, pengen gajinya gede, gede. gak punya ilmu kerja, pengen dapat kerjaan yang duitnya gede cuman anak SMA pengen uh, penghasilannya Uh, sehari 6 juta mungkin kalau di dunia uh, rada susah ya tapi kalau di akhirat ini akan menjadi lebih mudah ya kita katrol kita katrol kita apa kita push kita dorong dengan ikhlas ya seperti sebuah hadis uh, rubah ya jadi bisa jadi Bisa jadi orang yang sedekah satu dirham, ya itu di mata Allah lebih berharga daripada yang sedekah satu dinar. Yang sedekah 15 ribu lebih berharga dari orang yang sedekah 3 juta. Apa penyebabnya? Nih, yang ada di dalam sini. Apapun itu, sholat kita, sedekah kita, tilawah kita, sama-sama tilawah sama-sama sedekah tapi nanti hasilnya beda di hadapan Allah disesuaikan dengan kualitas yang naik dari hati kita. Oke, okay. apalagi yang kurang ya? Mangga dibuka ini dulu aja. Ya, uh, buat teman-teman atau sahabat di sini yang mau bertanya. Uh, kalau di luar tema nggak apa-apa. Mangga, mangga, bebas. Boleh, uh, boleh. Ada yang mau bertanya? Sampai sejauh ini? Atau ada yang mau berbagi pengalaman seputar? Iya, mungkin pernah merasakan? Nih, kayaknya bener deh. Ini tuh ikhlas gitu. Ada di sini? Kayak masih kepikiran yang tadi sih, Umi ya. Yang mana ya? mau syahid, <laughs> mau pilih cara yang mana? Iya, <laughs> <laughs> iya. Amin amin, semoga Allah berikan rezeki kita karena memang ada hadisnya ya itu barang siapa yang meminta syahid bersungguh-sungguh. Arti bersungguh-sungguh itu ya memang beneran, enggak enggak as, asbun, enggak asal bunyi. Nanti Allah yang akan wafatkan atau berikan derajat syahid meskipun tidak dalam peperangan. Jadi syahid tidak hanya kita ke daerah perang. Allah yang akan berikan jalannya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya boleh teh, teteh boleh ke depan, bisa sambil kenalan ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan teteh ngebahas tentang ego ya uh -uh. Uh, kalau misalnya mudah tersinggung berarti kita masih belum ikhlas gitu uh -uh. masih jauh dari kelas uh -uh. nah uh, kadang gini uh, kita berusaha untuk memahami orang Oke okay. yang sering kita temuin misalnya kita sama teman-teman tuh ada menemukan orang yang apa ya, unik lah gitu uh -uh. <laughs> kita ngomong apa persepsinya apa dan <laughs> uh, sebenarnya bukan saya aja yang merasakan gitu uh -uh ada beberapa teman yang merasakan cuman kita bingung gitu gimana ya cara ngasih tahu gitu. Mm -mm. Karena itu kita kan sayang gitu sama dia ya karena dia sahabat kita gitu. Ya mungkin saya juga belum derajat ikhlasnya masih jauh lah gitu masih masih sama-sama belajar cuman sering mispersepsi apakah karena kita bahasanya yang salah atau gimana tapi dari kumpulan teman-teman itu banyak yang merasakan bahwa iya ya kenapa ya eh, cepat banget tersinggungnya gitu. Padahal sebenarnya dia baik gitu. Kalau kita menghadapi orang seperti itu harusnya seperti apa ya? Kita menghadapinya menyampaikan kayak misalnya kita sering gitu ada yang share tulisan-tulisan gitu ya yang isinya sebenarnya untuk diarahkan ke situ gitu. Tapi kayaknya belum ngena juga gitu. Gimana baiknya ya, Ummi ya? Gitu aja. Terima kasih. Namanya siapa teh? Ika. Ika. Iya, terima kasih Teh Ika. Ummi langsung jawab. Oke. Okay. Berarti menghadapi orang yang gampang tersinggung ya. Yang punya ego besar berarti uh -uh, ya. Yang punya ego besar. Secara umum siapapun yang kita hadapi, yang harus kita jaga adalah akhlak kita sendiri. Ngadapin orang ego, jangan terlibat. Ego kitanya jangan terlibat. Nanti kalau terlibat, apa bedanya kita dengan? Dia gitu Tugasnya Atau uh, arahnya Harusnya dia yang melihat kita Itu uh, catatan Yang pertama Jadi uh, menghadapi begitu uh, Stabil aja Kitanya, yang paling penting kitanya Stabil Karena orang-orang muda seperti itu Seperti jembatan putus Maaf <tuh> Jembatan gak boleh putus harus disambung. Nah kita yang jadi jembatannya yang bisa kan dia begini nih atau begini <laughs> ya sudah gimana caranya kita ini bisa harmoni ya jadi maksudnya harmoni itu kita nggak jadi nggak tuh kan aku kalau mau ngomong, ngomong jadi kalah terus <laughs> nanti ucapan kalah menang itu sudah Bukan itu ya. Jadi yang penting ini nih kita jembatannya harus menyambung. Ketika kita sambungin dia gini lagi, dia putus lagi, kita sambungin lagi dia naik turun, naik turun, naik turun. Ya sudah. Sebenarnya ya sudah. Yang penting kita gini aja stabil terus. Jadi menghadapi seperti itu satu apa ini ya pesannya di sini ya harus kitanya harus reseptif dulu reseptif itu terima dia apa apa adanya dulu <laughs> ya kayak pacar aja ya, ya kamu kalau cinta sama aku ya terima aku apa adanya nah, kan gitu ma itu berarti kita sudah mengalahkan ego kita sendiri intinya kemudian dua harus bebas kemarahan itu tadi ego kita jangan sampai terlibat iya emang intinya kita sih sebenarnya kalau untuk merubah orang kita nggak bisa langsung kita rubah kita bikin kayak bikin keramik gitu yang enggak bisa. Cara ngerubahnya kudwah. Contoh dari kitanya saya sudah ngasih contoh, saya sudah nge-share. Dia masih dia masih dengan gayanya seperti itu. Yang terakhir adalah doa uh, silahul mukmin. Ya, ya Allah lembutkan hati beliau. Ya Allah, lembutkan hati kami. Maaf orang enggak mau tersinggung tuh kayak batu, keras. Ya apa yang lewat cetak. Ya kan? Mental. Jadi butuh apa? Butuh butuh pelembut. Ya. Pakai molto. Pakai molto. jadi butuh pengempuk. Nah, pengempuk itu nanti dari dari cara muamalah kita dengan berdoa kepada Allah ya. Kemudian Ini ada pesannya lagi. Kalau modal seperti itu sudah jangan libatkan diri sebagai apa, ego kita nyalibatkan. Jadi posisikan kita hanya sebagai penonton. Ya, ya kita tonton saja, kita nikmati. Penonton itu gimana? Penonton itu sifatnya menikmati. Dia enggak enggak harus enggak harus ikut turun ke lapangan, nikmati saja. Kemudian hiduplah dalam damai. <laughs> Bukan rest rest in peace terus istirahat dalam damai, hiduplah dengan damai Dama, damaikan dulu hati kita, nanti dia ikut damai, jadi kuncinya kita e, menularkan kedamaian seperti itu Yuk. Ya, satu lagi sih ya paling ditambah ini, jadikan e, teman yang sedang menguji kita itu adalah guru sabar terbaik kita, jadi yang tadi umum bilang, kalau orang ikhlas itu mau dikasih kondisi apapun tetap alhamdulillah gitu ya. Jadi siapa tahu kita lebih banyak dapat pahala juga ya dengan bersabar dengan teman yang seperti itu hmm. ya. Benar banget Sangat ya. Uh, belajar bisa dari siapa saja ya. Bisa belajar dari teman. Maaf, kemarin kita belajar dari siapa? Belajar dari mantan kan. Berguru ikhlas kepada mantan. Nanti pulangnya bawa perban. Patah tulang, patah kaki. Nanti kirim, Allah kirimkan perawat terbaik, ya kan? Ha. Mumi. <laughs> ya boleh, Teta yang di belakang tadi mau bertanya ya. Teta boleh ke depan? Yang depan dulu. Oh, boleh deh dua-duanya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ada dua. baik. Insya Allah saya bisa mengingat pertanyaannya. Insya Allah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillah ini uh, kali pertamanya saya datang ke sini. Sebetulnya sudah berapa minggu yang lalu ada informasi, ada pengajian. Saya ingin ikut sekali tapi baru hari ini Alhamdulillah bisa hadir. <laughs> uh, menarik sekali menarik sekali bahasannya tapi saya tadi datang terlambat. Jadi uh, ada pertanyaan apakah ikhlas itu uh, sebuah tujuan? Itu satu. Yang kedua karena kalau kita beribadah saya ikhlas karena Allah gitu. Apakah ikhlas itu sebuah tujuan? Satu, yang kedua, apakah ikhlas itu identik dengan menerima? Kadang kita ketika ada satu kejadian yang itu e, rasa kita tidak Yaman. menurut kita takdir yang tidak baik, mungkin ha. ya. Dengan, dengan ikhlas itu kita hanya menerima gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita menjelang Ramadan apakah adalah amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan untuk menghadapi Ramadan itu saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf si mati, ya, terima kasih Teh Nur. Uh, uh, tadi tiga ya. Bismillah, Mudah-mudahan Beda ingat aja Teh. Ya. Uh, iya. Eh Sasha Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asalamualaikum Teh. Izin sibuk-sibuk. Enggak, enggak, ayo. seperti ini. Tadi uh, sangat apa ya? Sangat menarik sekali ketika menyinggung satu hal men mengenai ikhlas. Satu kata uh, penuh makna ya. Satu kata mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan di sini mengenai uh, ikhlas. Lihat ya. Di Al-Qur'an Al-Ikhlas itu hanya ada satu surat ya, yang Al-Ikhlas. Dan kita bisa belajar dari surat Al-Ikhlas ketika ingin ikhlas. Kenapa? Coba ada yang tahu? Begini ya. Sedikit share. Ketika kita membaca surat uh, An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Baqarah, Ad-Dukhon, Al-Mu'minun, surat apapun, pasti di dalamnya terdapat uh, nama surat tersebut. Contohnya, ketika membaca surat An-Nas, Kul'a'udhu biro binnas. Ketika membaca Al-Falaq, kul biro bin falak. Tapi ketika Al-Ikhlas, ada enggak? Ada tidak kata Al-Ikhlas? Qulhuallahu ahad Allahus-sumad Lam yalid walam yulad Walam yakul Lahu kufwan ahad Tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya Dan di sana kita bisa belajar ikhlas Dari surat Al-Ikhlas Dan untuk uh, yang menjadi pertanyaannya Seperti ini Nah uh, oh, Nanti dulu Ya. Pertanyaannya seperti ini Jika dilihat dari sisi lughah Uh, al-ikhlas, kan ya? banyak sekali orang yang mem, uh, apa, Persepsikan bahwa Ikhlas itu ketika Saya ikhlas, uh, kamu sakiti Wahai mantanku contohnya, Saya ikhlas atau seperti apa Tapi uh, secara luhuh itu uh, Dan di, ketika dilihat dari Al-Quran Bahwa al-ikhlas itu Memurnikan keesan kese Allah gitu kan Seperti itu, nah apakah Dalam segi luhuh itu ada Persepsi lain, pandangan lain dari Kata ikhlas sehingga orang-orang banyak gitu banyaknya mem, e, apa persepsikannya seperti itu gitu padahal secara lulu itu memurnikan ke keesaan Allah gitu yang kedua e, apa sih puncak gitu puncak e, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia ikhlas apakah berbeda caranya contohnya e, so, e, satu fulan si fulan ini merasakan ikhlas ketika dia nikmat beribadah atau ketika e, fulana si fulana ini dia ikhlas ketika dia uh, sangat uh, ikhlas, tulus menolong orang atau seperti apa gitu. Atau apakah ada riwayat gitu, Ke puncaknya itu seperti apa di riwayat atau apa gitu. Terima kasih ya. Oke, okay, uh, ininya aja, resum hmm. hmm. pertanyaannya coba. Oke, okay. Udah. insya Allah. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> ya, jadi pertanyaan dari Teh Ika dulu ya. Itu namanya Teh Ika ya. Uh, gini omi, apakah ikhlas itu adalah suatu tujuan gitu kita untuk menjalani kehidupan? Terus yang kedua, uh, apakah ketika kita ikhlas itu bentuknya kita tuh hanya menerima? Padahal misalnya, menurut pandangan manusia apa yang menimpa kita itu adalah suatu yang buruk gitu ya? Apakah ya udahlah karena saya ikhlas, aku terima aja gitu. Biar lebih spektakuler tuh harus seperti apa gitu ketika kita menerima mungkin takdir yang tidak baik menurut kita yang ketiga uh, seb ya dulu dulu deh dulu dulu ya <laughs> oke okay. nah ikhlas ini apa sih sebenarnya tujuankah atau uh, tanggakah atau apapun itu ikhlas ya uh, jadi ikhlas itu memang bisa kita jadikan tujuan kehidupan ketika kita memurnikan ya segala yang ada di hati untuk Allah, segala perbuatan untuk Allah. Dan memang itu tujuan penciptaan kita. Kenapa kita diciptakan? ya Agar kita bisa mensucikan jiwa dari khaba'is, dari hal-hal buruk yang sudah saya jelaskan, diantaranya adalah e, ego. Ya Mendilit, membersihkan diri dari ego. Ini dan ikhlas juga bisa kita jadikan sebagai kendaraan kendaraan mempercepat perjalanan kita menuju Allah semua kita arahnya kepada Allah bedanya ada yang cepat ringan mudah, bahagia ada yang keseret-seret gak sampai-sampai Uh, yang membedakan adalah keikhlasan. Makanya, uh, secara umum saya ngambil kesimpulan, ikhlas itu adalah ketika engkau menemukan jalan surgamu. Kalau nggak nemu-nemu, masih banyak hambatan, masih banyak rintangan, tantangan, sungguh kita belum uh, mengendarai <laughs> ya kendaraan ikhlas, ikhlas itu ber gitu, atau seperti katoir ya, jadi ringan, mudah tidak ada yang berat untuk dia oke, okay. uh, pertanyaan kedua, jadi ikhlas, apakah ikhlas itu identik dengan menerima, atau seperti apa, oke man ramadan ramadhan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqadjam <tutuh> Ada lagi hadis lain mengkoma ramadhan sama imanan wahtisaban wufiro lahu ma taqaddam. Jadi ikhlas itu bukan sekedar menerima, ikhlas itu sebuah iman, iman itu kebahagiaan. Jadi kalau orang menerima identik dengan menelan pil pahit. Masih pahit? Berarti itu belum iman. mu'min itu ya atau mukhlis itu semua yang ditelan jadi ma manis. Bahkan dia jadi pemanis. Ci. Nini, saya mau bikin teh ya. Saya enggak pernah butuh gula. masak gula minum gula, Ci? Masa orang manis butuh gula ya enggak butuh lah gitu jadi kalau menemukan saya cari gula <laughs> berarti saya uh -uh. jadi intinya mukmin itu tidak butuh hidupnya dimaniskan oleh dunia dan isinya hidup dia sendiri itu sudah manis dan dia jadi sweetener dia jadi dia produksi manis untuk kehidupan dia sendiri dan mempermanis hidup orang-orang di sekitarnya makanya imanan mereka menerima dengan iman dan bahagia wahdisaban ihtisab itu artinya aku harapkan pahalanya dari Allah kenapa mereka bisa dapat manis padahal yang di yang diapa yang diminum adalah pahit mereka mengharapkan pahalanya dari Allah, Mereka sudah belajar habis-habisan tentang ikhlas Dan yang paling penting mereka tak pernah lupa mengharapkan pahalanya dari Allah Jadi uh, kalau kita masih di posisi menerima saja Dan masih merasakan pahit Maka kita harus melangkah memasuki proses manis <laughs> Jadi uh, hanya butuh doa Ya Allah maniskan hidup saya jadi dengan berdoa kita tahu prioritas. Ternyata hidup saya butuh rasa manis yang diproduksi dari iman, keyakinan, keteguhan di hati. Oke? Okay. Uh, itu bisa menjawab pertanyaan yang ke pertama ya dari teh? Siapa? Maaf, namanya teh Ika ya. Yang tadi, uh -uh. Jadi sel uh -uh, Silvi atau Selma? Salma. Teh Selma. Baru, Baru Teh Selma. Dari mana saya tadi belum. sibuk, sibuk ini, sibuk sebuhnya nyatet kelas. <laughs> Daguk barokallahu warokallah. Iya, jadi tadi Teh Ta Ramat tentang persepsi lain gitu kan ya mengenai ikhlas. Ya. Kenapa? Ah. Secara bahasa, uh -uh. Oke, okay, ikhlas memang secara bahasa ikhlas itu murni, jernih, bening. Nih, ikhlas nih ini ikhlas murni bening, oke. Okay. dimasukin teh jadi berubah. Nah, teh itu ego. Tapi kalau memang murninya ini e, benar-benar dia punya kekuatan dicelupin teh berapapun dia tidak berubah menjadi coklat. Dia tetap murni. Kok bisa sih? Ya enggak mungkin dong. Gitu. Itulah ya, quality, sebuah kualitas. Tidak akan pernah dirubah oleh polutan apapun, ya. Mau dipolusi kena apa? Mau mau disinggung? Mau diapain? Diapain? Ya, jawabannya cuman apa? Ya, kalau ada yang bikin marah, bikin sedih, bikin apa? Bikin apa? Permisi, saya mau lewat ke surga saya boleh? <laughs> Jadi gimana jawabannya? Permisi, saya mau lewat. Saya ingin ke surga saya sana. Boleh enggak? Jadi silakan dia enggak enggak enggak terlibat dengan dunia dan isinya. Dia hanya bilang permisi terhadap dunia dan isinya. Ya, jadi tadi ya ketika kita uh, menemukan jalan ke surga Jalan kita sendiri, jadi banyak jalan ke surga dan macam-macam gitu orang cara meraihnya. Ada mulai ada yang mau melewati pintu Aroyan, Saum misalnya. Ada yang pengen pintu sedekah. Orang yang ikhlas tuh boleh pilih dari pintu manapun, gak sih Umi? Oke, ya. tentu saja gitu. Jadi uh, ikhlas itu ketika kita bisa menemukan jalan ke surga kita sendiri gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah. Uh, Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan e, suci Ramadan gitu ya. Untuk e, para ahwat atau ladies di sini, adakah ibadah-ibadah sunnah, gitu? Terkait mungkin kalau yang perempuan yang masih dalam usia produktif itu akan ada liburannya, gitu ya, Umi. Gimana cara mengisi waktu liburan itu, gitu ya? Ketika kita tidak bisa melakukan ibadah yang wajib, mungkin ya ibadah-ibadah yang lain, sam, e, hingga kita tidak merasa kehilangan. Kita tuh sedang berada di momen Ramadan, gitu ya. Yang dapat ini ya, <laughs> yang dapat rezeki. Gimana caranya e, agar tetap berkah seberkah yang lain? Tentu saja e, semua syariat yang Allah berikan kepada baik laki-laki maupun perempuan penuh keberkahan. Makanya ketika ternyata kita terhalang sholat kita dan lain sebagainya kita masih bisa melaksanakan amalan-amalan yang lain ya. Terutama yang paling penting kita harus tahu prioritas, prioritas perempuan yang beda antara yang sudah nikah dengan belum yang dengan yang belum menikah misalnya. Kewajibannya juga beda-beda. Yang penting kita harus tahu persis prioritas laksanakan yang wajib-wajib dulu semua, mangga kemudian e, laksanakan yang sunnah-sunah. Jadi enggak usah nggak usah merasa e, bersedih ya kita enggak bisa melaksanakan seperti yang lain. Yang penting apa yang Allah e, yang Allah bolehkan ya ibadah apa yang Allah bolehkan. Misalnya apa sih yang boleh? Yang boleh apa? Misalnya kalau e, tilawah ya. Kita kan enggak boleh, jadi gimana dong rasanya hampa tanpa tilawah, mangga tadabur, boleh buka mushaf, ya, silahkan kita e, tadabur, tafakur. Kenapa ternyata ketika ditanya, amalan apa sih yang paling banyak dikerjakan Abu Darda? Abu Darda ini termasuk sahabat e, sahabat senior ya, Ketika ditanya yang paling banyak berarti itu kan amalan prioritas ya kita memperbanyak yang paling penting-penting kan nah, Abu Darda ternyata amalannya apa yang paling banyak At tafakur tafakur yaitu mentafakuri memikirkan segala segala keagungan Allah nikmat Allah kekuasaan Allah rahmat Allah dan lain sebagainya per Banyaklah tafakur, karena tafakur beberapa saat itu lebih mm, afdol daripada kiamulel sepanjang malam. Kenapa? Karena tafakur menghasilkan iyaqin. Okay? Kalau kita punya iyaqin, kita bisa menuju ke step selanjutnya, ikhlas. Nah, ternyata tadi ikhlas derajatnya di bawah para nabi langsung. Oke, okay, jadi uh, mangga uh, tadabur, tafakur uh, dan memperbanyak amalan yang lain. Oke, okay, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana kita tahu kalau kita uh, kita sudah melakukan suatu amalan itu dengan ikhlas gitu, Umi? Apa yang kerasa kita sama kita? ya ini kita udah ikhlas gitu Allah kasih hadiah seperti apa jadi tentu saja ciri-ciri orang ikhlas dia nggak nunggu hadiah <laughs> uh -uh, tapi hadiah itu datang bertubi-tubi dia rasakan manisnya kenyamanannya ketenangannya itu yang pasti diperoleh langsung oleh orang-orang ikhlas meskipun nggak langsung datang dapat apa misalnya Uh, hilang satu mantan tumbuh seribu mantan <tuh> jangan jadi mantan <tuh> <tuh> gak harus begitu hitung-hitungannya uh, uh, jadi hitung-hitungannya uh, apa ya jadi ketika kita istiqomah saja di dalam di dalam ketaatan itu bukti Allah kabul Allah terima apa yang datang dari hati kita, apalagi kalau kita lebih taat dan semakin taat jadi Indikasi eh, apa sih eh, kita ikhlas apa enggak kita semakin hari semakin taatkah atau semakin hari semakin eh, sengsarakah seperti itu <laughs> itu eh, gimana buat Teta Ika sama Salma udah bisa menjawab pertanyaannya atau masih kurang puas ada sedikit pengalaman entah ini dikatakan ikhlas atau enggak ya jadi eh, pernah mengalami Ketika mau berangkat Perjalanannya itu Dari Jatinangor Menuju ke Ujung Bandung sana Ke daerah eh, Pastur ke atas lagi, Maranata nah Sekitar 40 kilo lah, kira-kira Terus naik motor Dari Jatinangor Cuaca panas banget Sampai Cicahum udah mulai redup. Masuk lagi Jalan Jakarta hujan angin. Masuk lagi Supratman ketemu sama banjir. Naik motor, motor imut-imut motornya udah tua gitu. Terus karena banjir, motornya kan bukan motor trail yang tinggi yang udah siap dengan segala medan gitu ya kalau motor trail tuh motor gunung gitu. Ini tuh motornya motor yang kecil. Terus terjebak di tengah-tengah motornya mati, mogok gitu. Uh, tujuannya mau mengajar anak-anak, terus pengen menghadiri majelis ilmu. Di saat itu yang pertama, aduh magok. Terus perempuan sendiri lagi gak bawa temen nih di belakang. Diam di tengah-tengah, mau ke pinggir susah karena banjirnya segini kaki. Jadi ngedorong motor, uh, kalau misal kita berenang, bawa orang, jadi ringan kalau sama-sama di dalam air, semuanya gitu ya, badannya. Tapi akan terjadi akan menjadi lebih berat ketika cuma setengahnya yang kerendam gitu. Udah pernah ngebayangin ngedorong motor saat banjir, uh, mudah-mudahan enggak ya, berat soalnya. <gih> nah, jadi di saat seperti itu, langsung memperbaharui niat, Ya Allah, uh, hamba mau menuju rumahmu gitu. Terus hamba ingin mendapatkan, ilmu darimu mau gimana cara caranya nyampe enggak tahu gitu karena itu baru setengah perjalanan masih jauh banget gitu dan kondisi baju udah basah kuyup gitu dan uh, ke dalamnya jas hujannya itu udah bolong-bolong jadi udah luar biasa banget deh gitu di situ hmm, sepertinya mulai diuji gitu bener nggak sih gitu ya niatnya jujur nggak gitu uh, pengen datang ke rumah Allah tuh benar-benar pengen mendapatkan ilmu gitu. Ya udah, bismillah bismillah pengen belajar ikhlas. Katanya bisa menenangkan hati dengan berzikir. Jadi sambil dorong motor, dorong motornya tuh enggak turun. Karena sebelah mobil besar-besar lewat. Jadi udah kayak ke jeb, uh, apa? kedorong sama ombak gitu loh. Kan suka ada ombak-ombak gitu ya. Kalau misalkan mobil-mobil besar kayak Fortuner yang lewat itu dia bisa karena cuma Sampai tiga perempat um, ban mobilnya gitu. Jadi sepanjang jalan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah terus Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi setiap ombak yang datang Allah dorong gitu motornya. Luar biasa gitu. Mungkin sekitar se 50 sampai 100 meter dorong motor. Udah langsung matiin mesin kan. Terus lagi gitu. Ya Allah, gak tahu gimana caranya. Gak mungkin motor ditinggal. Dengan perjalanan yang masih jauh dan mau disimpen mana itu di tengah jalan gitu. Terus akhirnya udah lewat fase banjirnya, bismillah. Kalau Allah ridho sama apa yang saya niatkan, pasti Allah permudah gitu. Motornya nyala gitu. Luar biasa itu motor dua bulan belum diservis. Jadi oli belum diganti, terus belum sempat dicuci, hmmm kalau menurut logika manusia kayaknya harusnya mending pulang aja deh atau cari bengkel terdekat gitu tapi bismillah bismillah ya Allah ya Allah tolong saya tolong saya gitu dan semakin yakin Allah tuh semakin dekat gitu, Allah mudahkan perjalanannya sampai Allah kasih lagi matahari dan baju yang tadi basah kuyup udah mulai bisa kering gitu kemudian apa ya, uh, saya punya sedikit Uh, gangguan kesehatan ketika mulai masuk ke kondisi yang dingin tuh cepat masuk anginnya gitu. tapi alhamdulillah ngajar lancar, dapat ilmu iya gitu. dan yang kerasa di hati tuh apa bahagia banget. dan nah, itu tuh nggak bisa kerasain sama teman-teman yang lain gitu karena masya allah benar-benar gitu Allah kasih kasih jalannya ketika Allah berikan mungkin kesulitan menurut kita gitu ya, menurut pandangan kita sulit untuk datang ke majelis ilmu, inget zaman dulu gitu. Zaman dulu di padang pasir, panas, jalan kaki bahkan, ini tuh belum apa-apa gitu. Dan masih dunia, terus selalu inget sama janjinya Allah yang tadi, hadiah-hadiah buat orang yang ikhlas gitu. Kalau saya sulit di dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan nanti di akhirat gitu, karena niatnya juga berangkat buat Allah kok gitu bukan karena pengen ketemu studi ini. Pengen ketemu uh, pengen pengen memenuhi janji ini gitu. Jadi itu yang masih membekas gitu. Jadi sekarang setiap ketemu hujan besar tuh jadi lebih bahagia karena wah Allah kasih waktu mustajabnya doa kayak gini nih. Harus basah-basah kuyup dan luar biasa. Pengabulan doanya tuh enggak nunggu sehari dua hari. Sampai rumah langsung Allah kasih apa yang kita minta gitu. Jadi uh, apa namanya? di sini gitu ya sahabat-sahabat di sini mungkin punya pengalaman yang jauh lebih inspiras uh, meng bisa menginspirasi hmm. dari saya mungkin karena Allah yang memberikan kesempatan pada saya hari ini menjadi moderator uh, tehanin kemudian temanya tentang ikhlas gitu ya memang, bet, uh, memang betul gitu ketika kita jujur terhadap diri kita sendiri Allah tuh kayak nanya gitu sama kita benar nggak sih gitu Ya gitu, ya gitu, gitulah. Kayak kalau kita aku benar deh bakalan setia sama kamu. Ya gitu, ya gitu, gitu. Jadi kalau misalkan omongan-omongan manusia tuh enggak bisa dipercaya intinya ya. Mau uh, kesannya gitu ya. Mau sesaleh apapun kadar keimanannya yang terlihat oleh kita, satu yang harus kita pegang bahwa yang paling tidak pernah menyalahi janjinya adalah Allah gitu. Jadi ketika kita berpegang sama Allah, semakin kenceng kita pegang Allah yang bantu dan ya enggak pernah kita tahu dari mana asalnya, mungkin tidak pernah bisa masuk logika kita gitu. Jadi selamat menyelami masa-masa kehidupan di dunia dan menikmati setiap fase kehidupannya sama-sama e, saling belajar juga gitu ya. Untuk ikhlas dalam kondisi apapun Seberat apapun cobaan kita, satu yang harus kita yakini bahwa uh, prajurit yang handal itu, gitu ya, uh, prajurit yang tangguh itu tidak pernah terlahir dari latihan yang biasa-biasa saja, gitu. Jadi terus bersyukur ketika Allah terus mentarbiyah kita dengan cara Allah, karena itu salah satu bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa kembali ke syurga Nya Allah. Allahualam bi'showab. Uh, Waktunya udah habis, kira-kira masih ada pertanyaan? Mungkin cukup untuk satu pertanyaan. Ada Kayaknya lagi? udah jam setengah dua belas ya. Deh. Ya, ya mudah-mudahan uh, bisa menambah ilmu buat teman-teman semua yang hadir di sini, bisa menambah lagi keimanannya dan menyiapkan ruh yang terbaik untuk menyambut Ramadan. Kita tutup dengan muhasabah dari Tehanin. Ya, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma inna nesaluka bismika الذي dana له كل شيء وبرحمتika الذي وسعت كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وب... وبعزتك التي قهرت كل شيء وبقوتك التي غدوا عليها كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبعلمك الذي يحيط بكل شيء Ya Nur, Ya Kudus Ya Awal Ya Awal Qabla Shai Qabla Kull Shai Wa Ya Baqiyan Ba'la Kull Shai Ya Rahman Yaghfir Lana Zunubana Al-Lati Tuhayyir Unni'am Ya Ghaffar Ya Ghaffar Ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang merubah semua nikmatmu menjadi bencana. Ya Ghaffar, ya ghaffar lana dunubana allati tak Ampuni dosa kami yang bisa memutuskan harapan kami. Iffirlana dunubana, allati turaddud du'aa. Ampuni dosa kami, dosa yang membuat doa-doa kami engkau tolak. Dosa-dosa yang membuat doa do akamitira engkau kabulkan wa fir lana dhunubana allati nuzul al bala Ampuni setiap dosa kami, dosa yang bisa menurunkan balak ke atas kehidupan kami, dosa yang menyebabkan segala ujian terhadap kehidupan kami. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Iufillana dhunuban allati tahbisu ghaithas sama'a, Ampuni dosa kami Yang membuat hujanmu Tidak turun ke bumi Ampuni dosa kami Dosa yang sulit Menumbuhkan tanaman Di atas muka bumi ini Ya Ghaffat يغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم وألبسنا درعة الحسينة التي لا ترام اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع ورب الاراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم ورب اسرافيل ورب ميكائيل ورب جبرائيل Ya Allah, nas'aluka bika wa bima sammaita bihi nafseka ya azim, enta alladhi tamunna bil azim. Engkala yang selalu memberikan keagungan segala nikmat-nikmat yang agung hanya darimu. Wataufaulah Mahdur, hanya Engkau yang bisa menghindarkan segala keburukan. Wadu Hasanat, Engkau lah zat yang melipat gandakan segala kebaikan. Ya Qadir, Ya Rahman. Wanafdir wujudna, berikan cahaya kepada wajah kami. Waahib wa ahbana bi mahabbatik dan cintailah kami dengan cintamu wa ballighna sampaikan perjalanan kami mudahkan perjalanan kami menuju ridomu mencari ridomu ya ayatuhan nafsul nafs al-mutmainna irji'ina rabbika radiyatan mardiyyah Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sharifak karamatik wa ya jasim'atiyatik aatina min khair ma 'indak segala kebaikan yang datang darimu ya Allah وقلب اسنام مع ذلك عافيتك بارك ان صحهه jiwa kami berikan kesehatan untuk tubuh kami wa ya shahida kull najwa wa ya da fi ma min baliyah Wahai Zat yang Maha melindungi kami dari segala ba, segala bala. karim al wahai Zat yang Maha dermawan terhadap segala ampunan. Ya hasanat tajawuz, toffana ala millati Ibrahim wafatkan kami tetap istiqamah di dalam agama Ibrahim wa dini Muhammad wa ala khairil Allahumma jannibna fi hadhihi as-sanah amal wa qaul wa fi'l minka ya Allah jauhkan kami dari segala perkataan perbuatan yang menjauhkan kami dari engkau ya Allah wa mna'ni min kulli amal أو قول أو فعل يكون مني أخاف ضرر عاكبته وأخاف مكتك إياي عليه حذار أن تسرف واشق الكريم عني فاستوجب به نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف اللهم وفقنا Allah mudahkan kami, Allahumma wafiqna, Allah ringankan kami, li kulli amalin salih, terhadap segala yang salih, terhadap segala perbuatan yang baik, tarza bihi anni waqaribni ilayka zulfa. يا الله يا رحمن يا رحيم الدنيا والآخرة وصلّي على محمد وعلى آل محمد واتنا كل ما سألناك ورجبناك إليه فإنك أمرتنا بالدعاء Sesungguhnya engkau memerintahkan kami berdoa. Berikan segala yang kami inginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kami. Ya Rahman Rahimin. Wa Sallillahumma ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wa salimashba'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.